Assalamualaikum Saudarlun Berita Pagi GDC hari ini Senin 3 April 2017 dibacakan Ardian Polisi masih buru penikam Armendeski. Siti diskand di rumah sakit Cendrimutiarusa. 4 tahun tidak difungsikan warga Glumpang 3 pertanyakan PAUD Mubazir. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM doksumame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM doksumame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Tram BFM. Berlun Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara masih memburu kedua pelaku penikaman terhadap H. Armendeski, mantan Bupati Agara, periode 2001-2006. Pihak kepolisian menjanjikan akan secepatnya menangkap pelaku penikaman tersebut. Kapolres Agara KBPE di Bastari mengatakan identitas pelaku telah dikantongi. Pihak kepolisian masih bekerja untuk mengungkap kasus kejahatan ini. Saat ini pelaku dalam pengejaran aparat kepolisian Polres Agara. Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Bupati Aceh Tenggara Armendeski Jumat pukul 15.50 waktu Indonesia Barat ditikam orang tak dikenal di sebuah warung kopi Gemstone, kota kutacane Akibatnya korban dirujuk ke rumah sakit umum di Medan. Sebelumnya korban Armendeski dilarikan ke rumah sakit umum Nurul Hasanah, Kutacani. Korban mengalami tiga kali tusukan di bagian bahu kiri dan kanan serta satu tusukan di bawah ketiak. Informasi terbaru, Armendeski masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan. Saat ini, Ketua Komite Pemekaran Provinsi Aceh, Lauser Antara, masih menjalani pemulihan setelah mengalami insiden tersebut. Sudarlun City Scan milik RSUD Cudmutia Aceh Utara sudah 6 bulan rusak dan belum diperbaiki. Akibatnya, pelayanan terhadap pasien yang memerlukan gambaran otak dan tindakan medis lainnya tidak terlayani. Alat pemindai otak dan sumsum -sum tulang belakang tersebut rusak sejak September 2016. Seorang dokter di RSUD Ciumutia mengatakan, selama ini banyak pasien yang membutuhkan alat tersebut seperti pasien kecelakaan, pasien stroke dan lainnya. Alat ini dibutuhkan pasien karena detail dari ronsen. Humas RSUD Ciumutia Utara Saifullah mengatakan alat tersebut mulai digunakan 2012 dan rusak pada September 2016. Untuk memperbaiki alat ini membutuhkan dana hingga 1,8 miliar rupiah sehingga harus dilakukan melalui proses tender. Pihaknya telah mempersiapkan anggaran untuk perbaikan alat dan dalam waktu dekat akan ditender. Darlun warga Kecamatan Gelumpang 3 PD mempertanyakan fasilitas gedung sekolah pendidikan anak usia dini yang telah dibangun sejak 4 tahun lalu di Gampung Bili Aron tidak difungsikan untuk menunjang kegiatan proses belajar-mengajar bagi warga setempat. M. Adam selaku pemerhati pendidikan yang juga warga Kecamatan Gelumpang 3PD mengatakan fasilitas bangunan gedung permanen, pagar, dan sarana bermain di paut Gampung Bilyaron yang dibangun sejak 2012 lalu dengan kondisi fasilitas serba mumpuni, kini kondisinya memprihatinkan. Sementara paut dengan kondisi fasilitas serba minim seperti belajar di bawah rumah aja tetap eksis kegiatan belajar. Dari data pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini itu menguras dana 300 juta rupiah melalui dana anggaran pendapatan belanja Kabupaten 2012 lalu Anda sedang mendengarkan berita utama serram B Dalun Kementerian Perhubungan menegaskan tidak ada larangan bagi penumpang untuk membawa barang elektronik seperti laptop atau ponsel pintar ke kabin pesawat. Hanya saja dilakukan pemeriksaan yang lebih ketat baik dengan X-ray atau secara manual. Pemeriksaan terhadap barang elektronik ini harus sudah dilakukan di dalam bandara sebelum penumpang naik ke dalam pesawat. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan keamanan penerbangan merupakan satu kesatuan yang Dengan keselamatan penerbangan Untuk itu pengamanan terhadap barang-barang Yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan Harus diperketat Termasuk diantaranya terhadap barang elektronik Yang akan dibawa ke dalam kabin pesawat Sedarlun sedikitnya 20 orang tewas terbunuh Dan belasan lain terluka dalam serangan Dekat sebuah peziaraan sufi di Sargoda Sebuah kota di provinsi Punjab, India Wakil komisioner polisi Lia kuat Ali Cata mengatakan pelaku utamanya adalah wali dari pejarahan itu, Abdul Wahid. Pejarahan itu didirikan oleh seorang tokoh sufi Muhammad Ali Gujar yang di saat tak peristiwa terjadi. Seorang penyintas mengatakan kepada polisi, Wahid memanggil para peziarah satu demi satu ke ruangannya untuk menyajikan makanan beracun untuk mereka. Ia dan teman sekongkolnya lalu membunuh mereka dengan belati dan batang besi. Darlun sedikitnya 206 tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat bencana tanah longsor di Kolombia. Hujan lebat berjam-jam sepanjang malam menyebabkan sungai meluap, rumah di sapu banjir, dan lumpur di Provinsi Putumayu. Palang Merah mengatakan bahwa setidaknya 220 orang hilang dan 202 lainnya mengalami luka-luka. Presiden Juan Manuel Santos yang melakukan perjalanan ke daerah tersebut mengatakan... Tentara telah dikerahkan sebagai bagian dari langkah tanggap darurat nasional. Ia memberlakukan keadaan darurat di wilayah tersebut. Kantor Blitaruters mengatakan lebih dari 1.100 tentara dan polisi bergabung dalam upaya penyelamatan. Seorang perwira militer mengatakan rumah sakit utama daerah itu kewalahan untuk mengatasinya. rum Se di Tanjung permaai sekian berita pagi diisi Senin 3 April 2017 berita siang selam BfM bisa and dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat berita pagi ini juga bisa anda akses di situs internet triplew.com follow juga Twitter extra Bm belum